Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi tairah thayyib wa mubaraka fihi. Shalawat dan salam wabarakatuh kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam wa alihi washabbihi wa Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, tidak ada kata apa satu yang dapat diucapkan kecuali bersyukur kepada Allah taala malam hari ini karena kita bisa bersuah kembali di salah satu rumah Allah, rumah Allah yang paling memiliki nilai historis di ibu kota ini, Masjid Agung Al Azhar yang sama-sama kita cintai dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka bertakarup kepada Allah Subhanahu Wataala, dan pertemuan kita pada malam hari ini begitu istimewa, begitu luar biasa tapi tentu saja bukan karena faktor pemateri namun karena faktor lain kita selenggarakan di puncak-puncaknya long weekend saya berpikir sangat sedikit animo yang datang pada malam hari ini karena banyaknya orang yang keluar kota banyak orang yang liburan atau yang belum bangun-bangun semenjak wadah malam bergadang tapi ternyata Masya Allah oleh karena itu Marilah kita bersyukur kepada Allah Lalu bersyukur kepada Anitya Teman-teman dari IS yang telah mengupayakan acara pada malam hari ini Dan belum cukup sampai di situ malam hari ini kita diguyur hujan yang lumayan Dari tadi Maghrib sampai isya Persis di waktu keberangkatan kita dari rumah ke uh, masjid yang mulia ini tapi itu tidak menyurutkan animo kita pada malam hari ini dan ingatlah semakin susah kita mencapai sebuah masjid, semakin sulit kita melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah, maka semakin besar pahalanya. Hmm. Nabi kita bersabda, "Inna al-jazaa'a ma'a al-bala." Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan sebuah amalan atau sebuah ujian yang kita hadapi. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan hidayah kepada kita pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salawat dan salam semoga senantiasa terserahkan kepada kedua kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga beliau, para sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang ikhtham berjalan di bawah nubun sunnah beliau sampai hari kiamat kelam. Ini adalah Pertemuan penutupan kita dari sebuah kajian berseri yang e, diberi judul wedding series Oleh teman-teman dan rekan-rekan dari Yes. Semoga Allah menjaga mereka dan kita semua Dan pada kesempatan kali ini e, saya berusaha merangkum apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir dan di sela-sela rakuman itu kita akan memetik beberapa hikmah baru pada malam hari ini Kita akan membawa pulang oleh-oleh pelajaran baru pada malam hari ini Hadirin yang dirahmat oleh Allah Subhanahu SWT Dan kita harapkan uh, wedding series seperti ini menjadi cambuk bagi kita untuk terus belajar Belajar dan belajar baik itu pembahasan tentang pernikahan atau materi-materi yang lain Karena tidak mungkin mengkaji tentang Masalah pernikahan hanya dalam beberapa Seri tersebut Ini seri yang ke tujuh Tidak mungkin Kita saja S1 belajar pernikahan satu semester Lalu yang menariknya S2 Timur Tengah Itu ada pembahasan tentang pernikahan Salat kita tidak bahas lagi di S2 Puasa kita tidak bahas lagi di S2 e, Zakat Secara klasik kita tidak bahas lagi di S2 Tapi fikih nikah itu kita bahas di S2 Itu menunjukkan bahwa materi ini sangat dalam Oleh karena itu Marilah kita berusaha belajar Belajar dan terus belajar Rekan-rekan dan jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cinta uh, Menuju sebuah surga iya Itulah yang diharapkan oleh setiap pasangan Yang mengikrarkan akad sebuah pernikahan di hari yang sangat berbahagia tersebut. Kita semua ingin cinta kita bersemi sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap janji Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah turunkan rasa cinta dan kasih sayang di tengah-tengah mereka berdua. Suami dan istri kamu hadirin yang dirahmati oleh Allah swt. Tahukah kita, ternyata tidak setiap muslim mendapatkan janji Allah di atas. Betapa banyak wajah-wajah ceria di hari H pernikahan, senyum yang semerbak di atas pelaminan berujung sebuah duka, dan yang tragisnya pernikahan itu tidak lama. Ada yang berakhir satu tahun, ada yang berakhir 9 bulan, ada yang berakhir 6 bulan, ada yang berakhir 3 bulan. Dan ini real Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah mengatakan pernikahan adalah mitsaqan ghalidha. Apa itu mitsaqan ghalidha hadirin? Masa kembali itu adalah komitmen terberat, kesepakatan tersulit. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa MOU terberat di dalam hidup kita. Itu bukan MOU yang kita buat dengan klien kita, bukan MOU yang kita buat dengan vendor kita. Namun MOU terbuat terberat adalah yang kita lakukan Saat kita berhadapan dengan istri kita Atau pada saat kita menerima pinangan seorang laki-laki Itu MOU terberat Itu komitmen tersulit yang pernah ada Allah berfirman Mithafan ghalidah Komitmen yang paling sulit di muka bumi Dan yang menarik Mithafan ghalidah Allah sebut hanya di tiga tempat di dalam Al-Quran Dan diantaranya Ketika Allah Membuat kesepakatan dengan para nabi dan rasul itu pun Allah katakan mitsaqan ghaliza Allahu akbar siapa yang mengatakan tugas para nabi dan sudah dan ketika Allah sebutkan pernikahan dalam surat an-nisa 21 Allah katakan mitsaqan ghaliza Hadirin nah, pernikahan bukan hanya sekedar mencari catering atau mencari gedung yang sangat menyulitkan kita pada pada saat ini Pernikahan bukan pesta dua jam. Pernikahan adalah perjuangan. Pernikahan adalah pengorbanan. Pernikahan adalah sebuah keringat yang terus kita catatkan untuk menggapai cinta sampai ke surga. Hadirin para kita, bahwa angka perceraian di negeri ini luar biasa, ya, dan mayoritas umat Islam data Kita ambil saya data 2012 sampai 2013 Itu angka pernikahan, eh, angka perceraian di titik 350.000 kasus Berarti di setiap jam ada 70 kasus perceraian Setiap jam Dalam satu tahun ada 70 kasus perceraian Allah SWT dan yang menariknya Ini buat para akhwat 70% nya gugat cerai 70% nya itu dari kalangan istri Minta cerai, minta cerai, minta cerai Minta cerai Panyakan 40 kasus Dalam setiap jam Itu diantara mereka ada yang menghabiskan Budget ketika pernikahan 100 juta Ada yang 200 juta Ada yang 500 juta Ada yang 1M, ada yang 2M ada yang tiga M, lalu mereka berakhir tragis. Saudara Allah, berfirman Miqatun Qadira. Ini adalah komitmen terberat di dalam hidup manusia. Ya. Benar tidak sih? Saya ingin tanya sama uh, akwat-akwat belakang. Ada yang kerja tidak sih akwat-akwat belakang? Ada yang sebelum merit, dulu kerja. Sekarang jadi ibu rumah tangga Sekarang mengasuh anak Saya ingin tanya, coba kita hitung mundur di mana kita sering nangis Di rumah Atau di luar rumah Hah? Yang para istri Ini ya, kan gak ada para istri ya di belakang Ini jomblo semua di belakang Hah? Gadis semua di, di tempat mana kita sering menangis Di rumah atau di luar rumah di rumah di rumah oke kalau di belakang para jumlo semua antum di sini ngaku jumlo juga nggak <tuk tangan> di tempat mana antum paling sering marah di luar rumah atau di dalam rumah ah di rumah walaupun yang ngomong cuma yang aku tiga orang <tuk tangan> <tuk tangan> tapi saya rasa ini kesakapan kita dalam satu rumah di rumah ini fair, ini bukti. Gak mudah membangun rumah tangga. Kita lebih mudah senyum dengan istri tetangga daripada istri sendiri. Iya, benar. Kita ada nama aku. Senyum dengan istri orang gampang, tapi yang susah sih senyum dengan istri sendiri. Tapi masa kita gak sadar-sadar juga sih? tetap kita gak mau belajar hanya mengandalkan teori kita saya kan cerdas saya lulusan dari PTN terkemuka di Indonesia anda belajar dulu fakultas apa kan bukan fakultas kesuamian atau bukan fakultas keistrian bayangkan komitmen terberat ini itu kita lalui tanpa ada persiapan ya wajar cerai gak ada persiapan persiapan itu sampai hari H titik selebihnya atas sama cinta yang penting kita lalui bersama iya kan, mayoritas kita 8% kapan? pas hari ha, sampai hari H ha. sewa gedung itu sampai kapan? sampai hari H ha. fitting sampai kapan? sampai hari H ha. lalu catering sampai kapan? sampai hari H ha. lalu cari usah buat penasihat pernikahan sampai kapan? sampai hari H ha begitu selanjutnya telah lakukan begitu saja padahal itu baru dimulai peperangan itu baru dimulai karena tidak ada persiapan tidak ada yang masuk pagu pas peristrian atau per uh, per kesuswadian semua dijalani saja Hadirin tidak mungkin jadi dokter yang sukses kalau kita tidak belajar. Padahal kita jadi dokter tidak 7 kali 24 jam, tapi kita menjadi suami 7 kali 24 jam. Kita menjadi isin 7 kali 24 jam. Oleh itu hadirin yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala, tentang baik-baik tentang masalah pernikahan. Ini perjuangan, ini pertempuran. Ini tantangan terbesar di dalam hidup. Enggak bisa kita mengandalkan ijazah SMA kita. Ijazah S1 kita, ijazah S2 kita, ijazah S3 kita. Contoh sudah terlalu banyak. Bayangkan 7 70 40 kasus per jam dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang berhasil di bidangnya masing-masing. Banyak di antara mereka para dokter yang berhasil dalam mengobati penyakit-penyakit yang berat, tapi gagal mengurusi si istri sendiri. Banyak di antara mereka adalah seorang pengusaha besar, CEO si papan atas, bahkan sifollo, tapi hancur di rumah tangganya masing-masing. Oleh -masing. karena itu belajar hadirin dari takdir ya Allah. Surga tidak murah, Surga tidak gratis kalau surga saja tidak gratis, bagaimana cinta kita, kita bawa sampai ke surga jadi membawa diri sendiri saja ke surga itu mahal, apalagi bawa istri hadirin kelas bisnis atau first class Garuda Indonesia itu mahal, apalagi kalau antum berangkat bareng istri, gak mungkin antum pangku-pangku itu gak mungkin Bang, dua orang bang pangkuan kan nggak mungkin. Itu persias Garuda. Lalu anda mau surga gratis, mustahil. Nabi yang mengatakan Allah inna silatallahi al anna inna silatallahi al-Jannah. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu mahal. Ketahuilah yang Allah tawarkan itu surga. Kamu muda, bawa diri just setengah mati masuk surga, apalagi bawa istri, apalagi ngajak suami. Terus anak, kalau anaknya satu, kalau tujuh belas kalau kita masuk ke dunia pernikahan tanpa persiapan sama sekali, nggak ada belajar sama sekali, hanya mengatasnamakan cinta, nah, hadirin itu talib iblis, itu tipu daya iblis, nggak bisa, harus belajar. Dari awal sampai akhir Dari sebelum pernikahan Dan sudah kita jelaskan Sebelum pernikahan Hal yang paling krusial Yang harus kita lakukan adalah Memilih calon pasangan kita Dan syarat atau kriteria memilih pasangan Ada berapa saya masih ingat? Kayak nah. oh Siapa masih ingat yang belum nikah dan ikut dari seri pertama siapa? Kalau sudah nikah udah lupa, tapi yang belum nikah tuh pasti ke bawah tidur, belum mimpi Apa kriteria memilih pasangan? Ini basic loh. Kita nggak akan bahagia kalau kita nggak tahu dua poin ini. Ah? Siapa? Jomblo atau sudah nikah? Oh jomblo bertanya. Apa jawabannya? Apa? Wah wow, betul, masya Allah, benar kan dugaan saya, agama dan kepribadiannya atau personalitinya, ya eh, itu nggak boleh lupa loh. Saat kita ingin menikah dengan salah seorang wanita atau seorang pria, pastikan bu agamanya baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang para wanita, tunghahul mar ali arba. Wanita itu dinikahi dengan karena empat kriteria atau satu dari empat kriteria atau mungkin semuanya. Yang pertama li, li jamaliha karena kecantikannya, walimaliha karena kekayaannya, waliruhiha karena statusnya, walidiiniha karena agamanya. Pautar bidhati din karibat yadar maka pilihlah yang baik agamanya maka anda akan beruntung agama. Lalu Nabi saw berbicara tentang memilih seorang calon suami Nabi mengatakan ida ida ja aku mencar gawenahin aku wakuluk aku faza wujud kalau ada seorang pria yang datang kepada anda dan anda suka dengan agamanya dan akhlaknya maka nikahkan dia dengan putri anda kalau tidak terjadi kalau anda halang-halangi kalau anda tolak dia mentak-mentak karena anda anggap Gaya hidupnya sangat aneh karena tiga-tiga masjid, tiga-tiga masjid, tiga-tiga masjid. Atau kalau anda tidak setuju dengan calon menantu atau calon isteri anak anda, karena dia selalu pakai mukenna ke mall atau ke kampusnya, hadirin kata Nabi, takun fitnah dan firarbi wakasadun arir akan terjadi fitnah dan kerusakan yang sangat berat. Fitnah agama tapi agama nggak cukup, agama tidak cukup, kita harus suka dengan dia, dan ini saya tekankan, ingat kita kontra dengan prosesi pacaran yang kita tahu semua di masyarakat kita, tapi bukan berarti taaruf itu asal-asalan. Bukan berarti taruh yang terpenting adalah Bagaimana mengucapkan Ikhva idrom bilagunna Atau idrom bibunna Atau ikhlab dan seterusnya Walaupun kita gak suka dengan wajahnya Ini keliru Kita harus suka dengan dia Makanya ada syariat nazar Ada syariat nazar Melihat Kalau kepribadian atau fisik seseorang tidak dijadikan patokan ukur tidak ada syarat nabi. Perhatikan kalau enggak suka mundur jangan dipaksa. Bisa saya tetap maju karena pernikahan adalah ibadah saya terima dia apa adanya. Enggak. Anda enggak ngerti perjuangan seperti apa yang akan Anda hadapi di depan. Anda suka sadar enggak? enggak suka wisata tapi insyaallah bismillah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi seorang nabi cari yang cantik kok, Anda memang seperti itu. Anda lebih suci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ditawarkan wanita tapi beliau tidak tertarik, beliau tidak menikahi wanita tersebut. Kalau Anda berharap menjadi sosok pahlawan kesiangan, enggak mungkin. Masalah fisik itu penting. Ukti suka tidak dengan calon suami Ukti? Anda tidak suka Pak Ustadz yang penting hafalannya 30 juz Tidak bisa Anda kan mau cari suami bukan cari imam masjid <Gülüyor> Kalau imam masjid hukum hafal 30 juz Anda suka tidak suka tidak ada masalah Ini mau cari suami Oleh karena itu adilin yang dirahmati Walaupun dua poin ini yang harus kita camkan itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama. Lalu yang kedua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari pernikahan saya hanya ingatkan satu poin saja, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari itu momentum memang berat. Karena kita akan berhadapan dengan orang-orang kesayangan kita. Tapi saya ingin katakan fight dulu, jangan rencanakan dua jam. Al-Nabi mengatakan ya fi Perkenalkan diri anda di hadapan Allah Ketika anda senang Maka Allah akan ingat anda ketika anda susah Dan salah satu momen yang paling menyenangkan kita Adalah hari pernikahan kita Cari muka Allah pada hari itu Maka Allah akan ingat kita pada saat kita menangis Maka Allah akan ingat kita pada saat kita susah Maka Allah akan ingat kita pada saat kita terlibat Konflik dengan suami atau istri kita ya Pernahkan diri anda dengan ibadah kepada Allah Ketika anda senang, pada saat anda gembira Pada saat anda sedang nyaman Maka Allah akan ingat anda pada saat anda susah Jangan remehkan Jangan gara-gara obsesi menjadi ratu sehari Kita korbankan masa depan kita Di hadapan kita ada perjuangan Di hadapan kita ada aral dan perintangan di hadapan kita ada duri Kalau kita tidak bertakwa di hari pertama Bagaimana kita bisa melewati duri demi duri Pemikahan enggak mudah Pemikahan susah Kita harus Kita membutuhkan pertolongan Allah Dan tunjukkan keseluruhan kita Untuk minta tolong kepada Allah di hari hal Pemikahan kita Fight Orang yang meminta adanya acara maksiat di hari H Dia tidak akan membantu kita ketika kita ada masalah keluarga Orang yang meminta kemaksiatan di hari H pernikahan kita Dia akan cuci tangan ketika ada miskomunikasi antara kita dan pasangan kita nanti Orang yang meminta adanya kemungkaran di hari H pernikahan kita Dia akan menutup mata Ketika terjadi masalah besar di dalam bahtera rumah tangga kita, ta'arufilallahi fi rokhah ya refeshid dan perkenalkan diri anda kepada Allah. Ketika anda senang, Allah kan ingat anda ketika susah Itu hari ha. Tahap yang berikutnya, setelah kita harusnya menjadi pas pasang suami dan istri, hadirin masalah ini sangat luas sangat dalam kita akan bahas satu dua tiga poin saja yang pertama hadirin oleh rahmatullah hendaknya kehidupan rumah tangga kita cara kita menyikapi pasangan kita semuanya diniatkan atas dasar takarruf kepada Allah Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan suami istri adalah hubungan sakral dengan nuansa ibadah. Bukan hubungan take and give. Dan ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Ketika pasangan kita tidak memberikan hak kita ingat. Kita bukan hanya berstatus sebagai istri dia tapi kita pun berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan Allah berfirman kepada para istri fassalihatun qanitatun hafidhatul ghaibi bima hafidullah dari surat an-nisa ayat 34 kalau katakan wanita-wanita yang saleh mereka taat kepada Allah dan mereka menjaga hak suami-suami mereka jangan langsung kita balas sehingga form menjadi satu sama Adirin, ketika kita kecewa sekali dengan tingkah laku istri kita. Bentakan istri kita. Ketidaknyamanan yang diperbuat istri kita. Kekanak-kanakannya. Ingat. Status kita bukan hanya seorang suami. Tapi kita adalah hamba Allah SWT. Dan Allah melalui lisan Nabi-Nya mengatakan. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik untuk. Yang terbaik di hadapan istri dan anak-anak dan apa adalah orang yang terbaik di hadapan istriku. Kita adalah umat Nabi Sosalam yang Nabi bersabda, ista'usul bin misaikhayra atau Nabi mengatakan, ikhtharullah bin misa' bertakwalah kepada Allah saat Anda berinteraksi dengan istri Anda. Ingat, jangan lupa. Satus kita bukan hanya sebagai seorang suami, tapi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dituntut untuk tetap berbuat baik dan bertakwa kepada Allah di hadapan istri kita. Salah satu masalah rumah tangga adalah balas dendam. Bahkan sampai masalah terfatal saja ada dendam di antara suami istri di kehidupan masyarakat kita. Ya. Saya pernah berhadapan dengan kasus seorang istri selingkuh Ketika ditanya kenapa Kenapa tidak selingkuh Karena suami saya selingkuh pak Ustaz. Emangnya dia aja yang laku Biar dia tahu Dia tahu betapa sakitnya disingkuhi pasangan. Malah sendal Dia lupa Bahawa dia bersatu sama Allah Dan Allah mengharamkan zina atasnya Ini yang harus kita camkan Keluarga adalah ibadah Rumah tangga adalah takwir kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketika kita kecewa dengan suami kita atau dengan istri kita ingat bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wataala. Konsep kita bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala ketika berhadapan dengan sosok yang paling dekat dengan kehidupan atau di dalam kehidupan kita dan yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim sebuah ayat yang sangat penting Dan saya ingin juga agar kita menjadikan ayat ini sebagai oleh-oleh ketika kita pulang nanti Allah mengatakan وَجَعَنَّ بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ كِقْنَةً أَتَسْبِرُونِ وَكَانَ رَقْبُكَ بَصِيرًا Al-Furqan ayat 20 Allah berfirman Dan kami menjadikan interaksi Di antara kalian Sebagai ujian Sabar enggak? Sabar enggak kata Allah Wa kanarabuka basira Dan Allah maha melihat kalian Jadi Allah katakan Jadi ketika Istri kita bertingkah Atau suami kita bertingkah Ingat ayat ini Allah menguji kita melalui dia Allah menguji kesabaran kita Melalui istri kita Sabar gak tuh Saat kita Saat suami pulang malam kalau Saat suami saya gak pernah pulang malam Pulang pagi doang Jam 3 pagi, setengah 4 pagi Oke okay itu kita pengen luangkan emosi kita bayangkan udah kesel terlambat bangun dia nggak kasih kabar kita misteri misteri selama 30 kali nggak dijawab jawab begitu dia masuk ke ke dalam rumah ingat ayat ini jangan mbak dokum dibalik fitnah dan atas Allah sedang menguji kita melalui suami kita yang pulang malam ini atas birun. Sabar santangga Wahai Rasulullah, Allah mengambilnya tanpa anda lakukan. Allah mengatakan ini ibadah. Jangan baik-baik, karena kalau konsep kita take and give, kita akan baiki suami kita kalau dia baik sama kita, atau sebaliknya kita akan baiki istri kita kalau dia menunaikan hak kita, maka tidak akan ada kebahagiaan. Dan cinta itu kan pudar. Kenapa? Karena kita menikahi manusia. Ya enggak. Istri antum di sini manusia bukan? Nah jujur aja jujur. Oh, manusia. manusia. kan. Yang namanya manusia kan pasti Dia kan lalai terhadap hak kita. Nah, kalau kita balas apa yang terjadi? Efek domino hadirin dan banyak orang tuh enggak tahu kesalahannya. Ketika kita balas dia enggak merasa salah dia balas lagi. Akhirnya perceraian di-force. Ini sering terjadi. iya kan Betapa banyak laki-laki selingkuh di luar itu gara-gara istrinya tidak tampil cantik. Ini contoh aja. Tapi ini enggak di sini, di sana, tenang aja ibu-ibu di belakang jangan tersenggol. Ini di sana. Enggak tampil cantik, enggak punya perhatian, enggak romantis misalnya atau sebaliknya betapa banyak istri punya pil itu karena suaminya dingin suaminya kasar dan seterusnya saya ingin tanya, ketika salah satu dari mereka selingkuh yang pertama kali disalahkan pasangannya siapa? Hah? yang pertama kali disalahkan uh, yang disalahkan oleh korban, korbannya siapa? pasangannya kan dia tidak menyalahkan dirinya sendiri Mayoritas orang lupa dengan kesalahannya Dan lebih enak nyalahin pasangannya Ketika suaminya pulang malam Kan yang dia komplain suaminya Dia lupa, jangan-jangan saya kurang sigap Jangan-jangan saya kurang perhatian Jangan-jangan Saya gak pernah pijitin dia Sehingga dia pijit dulu sebelum pulang ke rumah Nah, nah akhirnya kan ketika dibalas Balas lagi, balas lagi, balas lagi Gak ada habis-habisnya. Ini kita pakai konsep Islam Ini ibadah Dan Allah sedang menguji kita Bisa tidak ibadah kepada Allah SWT Itu yang poin yang pertama Poin yang kedua Poin yang kedua yang perlu kita uh, Cangkan Memenuhi hak pasangan masing-masing Hak Hak itu penting Hak itu penting Dan mayoritas perceraian Itu gara-gara hak pasangan Yang tidak ia berikan Baik itu nafkah Perhatian Kasih sayang dan seterusnya Kapasitas saya pada malam hari Bukan untuk memperinci Dan mendetailkan hak suami Dan hak istri Tapi saya ingin bahas secara global saja dulu. Hadirin Nabi Rahmatin Dari Allah SWT bagi para istri bagi para istri, ingatlah sabda Nabi SAW Nabi mengatakan al-mar'atu la tajid halawatal iman hatta tu'adli haqqa zawjiha oh, ini hadis ini sahirat imam hakim Nabi bersabda, seorang wanita, seorang istri, dia tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia berikan hak suaminya dia akan dia enggak akan khusyuk ketika salat dia enggak akan menikmati puasa dia enggak akan menikmati berzikir dia tidak akan merasakan kenikmatan menjadi seorang muslimah dia tidak akan bahagia sampai dia tunaikan hak suaminya dan hadis ini sahih dari Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan La tu'addi haqqallah hatta tu'addi haqq zaujiha. Seorang istri tidak akan pernah menunaikan hak Allah sampai dia tunaikan hak suaminya. Tunaikan hak suaminya itu. Nabi mengatakan dalam ayat yang lain, "Fa innahu jannatuki Suamimu itu itu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Jadi kalau mau cari pintu surga enggak usah jauh-jauh. Kalau oh, saya jauh-jauh Ini ada sebagian istri Baksos ke Jawa, ke Kalimantan Dan seterusnya Suami ditinggalkan, suami dianggurin Ketika ditanya, bu kenapa jauh-jauh Kalimantan? Ini nyari surga, Pak Ustaz Nah, bu, nyari surga itu Di kamar tidur Di ruang tamu Berikan hak suami ibu Maka surga buat Allah Kalau semuanya sudah clear, baru kita berpikir Di luar rumah Ini surga Berikan hak suami kita. Kita tidak akan dikategorikan wanita yang taat kepada Allah kalau kita tidak berikan hak suami kita. Nabi kan yang mengatakan tadi, seorang seorang wanita tidak di, tidak di uh, tidak dimaksudkan atau tidak dikategorikan taat kepada Allah sampai dia memberikan hak suaminya. Jadi sehebat apapun tahajudnya kuasa-kuasa sunahnya, khataman Qur'annya, hijabnya, pengajarannya di sana sini. Tapi kalau dia lalaikan hak suaminya, selesai. Dia tidak dikatakan wanita salehah, muslimah yang taat kepada Allah enggak berikan hak pasangan kita. Adapun kepada para suami. atau satu lagi hadis lah. Nabi sallallahu bersabda kepada para istri, Seorang istri Itu tidak akan memberikan hak suaminya Tidak akan berhasil menunaikan hak suaminya 100% Jadi kalau para istri di belakang Itu berusaha habis-habisan Kata Nabi Dia tidak akan berhasil menunaikan hak suaminya 100% Lalu Nabi memberikan analogi Apakah analogi? Apabila Di tubuh suaminya Terdapat luka dalam riwayat di sepujur tumbuh tubuh suaminya terluka lalu luka itu mengeluarkan nanah lalu dibersihkan oleh si istri tersebut dengan apa dengan lidah maka dia belum menunaikan hak suaminya seratus persen dengan lidah bukan dengan bertadim bukan dengan sisubasa dengan lidah dia belum menunaikan hak suami. Lihat analogi yang diberikan Nabi SAW. Ini analogi yang menunjukkan isteri harus berkhidmat kepada suami. Tapi pada so para suami jangan puas dulu, jangan senang dulu. Yang sedang WA istrinya Dengar tuh kata ustaz <SILENCIO> Sekarang giliran para soal Ibu mu gak usah jalan Gak usah ngajak pulang Nabi SAW bersabda Khairukum khairukum li ahli wa anah khairukum li ahli Sebaik baik kalian Adalah orang yang paling baik dengan istrinya Dan aku adalah orang yang paling baik dengan istrinya ini luar biasa Nabi SAW menjadikan parameter kebaikan kita para suami itu istri kita istri kita pertanyaannya kenapa istri yang dijadikan parameter kenapa gak bos kita kenapa gak dosen kita kenapa gak ustaz kita kenapa gak guru kita kenapa istri kata para ulama karena dua faktor faktor yang pertama karena istri adalah teman hidup kita. Istri tinggal satu atap dengan kita. Bahkan bukan satu atap. Istri tinggal satu kamar dengan kita. Bahkan bukan satu kamar. Istri tinggal satu ranjang dengan kita. Betul enggak? Siapa di antara kita di sini yang tempat tidurnya di dalam kamar yang single bed, suami di sini, istri di sini single bed itu kan ya, ah ya, siapa ada nggak? Ah, jadi kan di hotel single bed kan antum di sini, istri di sini ada nggak di situ? Nggak ada kan, semua satu, dan kita nggak mungkin sandiwara. Makanya para ulama mengatakan, kenapa istri? Karena setiap suami akan menunjukkan penampakan-penampakan di hadapan istrinya. Ya Allah, kok serem banget, Pak Ustaz. Maksudnya suami akan menampakkan sisi lain yang gak pernah dia terlihatkan selama ini. Makanya jangan berpikir pacaran bisa membongkar kedok seorang laki-laki. Enggak kecuali dia kumpul kebo dan itu haramnya lebih parah lagi kalau cuma ngedeat di sana cuma nonton bioskop 2 jam lalu candlelight dinner di sebuah restoran yang terkenal di Jakarta Selatan itu banggah bisa kasih lihat tabiat laki-laki, bisa atau dengan kata-kata indahnya yang dia sampaikan kepada kita hingga justru kita harus curiga kok indah banget tirapan wanita berarti kita korban keberapa nih kan begitu karena laki-laki nggak punya pengalaman nggak bisa tuh kayak begitu ha? kita harus tinggal satu atap satu kamar satu ranjang itu kebongkar semua makanya ulama kita mengatakan apa diarukum asrarukum rumah kalian itu tempat kalian menyimpan rahasia-rahasia kalian maksudnya tabiat-tabiat kalian itu kita akan bongkar di rumah kita gak bisa seniwara makanya kalau kita baik sama istri kita, nah ha, kita orang baik itu. karena kita gak punya seniwara kalau bete kita kan perlihatkan bete nya kita di depan istri kita kalau lagi kesel kita perlihatkan kesel keselnya eh, keselnya kita di depan istri kita tapi kalau di depan istri atau di depan bu RT bisa kita ungkapkan bete kita ya ga bisa nanti kan perpanjang ktp ri. ga bisa tapi istri kan semua keluar tuh uang masalah kantor aja dibawa ke rumah padahal istri ga salah orang gak bisa sendiwara di hadapan teman hidupnya apalagi satu ranjang dengan dia semuanya kebongkar orang volume mendengkur kita aja kebongkar sama istri kita ya. Benar. saya tahu ada orang ketika jalan sama bosnya traveling sama bosnya walaupun misalnya dia dibelikan tiket bisnis sama bosnya dia gak, dia gak akan tidur di pesawat kenapa? karena kalau dia tidur dia mendengkur dan dia nggak berani mengganggu bosnya yang ada di sampingnya. Karena pesawat domestik kan dua-dua gitu ya. Dia nggak akan, dia nggak mau ganggu bosnya. Nah siapa di antara antum semua para suami di sini yang pernah nggak tidur beberapa malam? Ketika ditanya istrinya jam setengah empat, ya kok kamu belum tidur? Yang aku mendengkur dan aku nggak mau mengganggu tidur kamu. Wow. Ada cerita itu. Nah. Nah. Nah. Uh. Itu baru romantis sih, mau cari yang begitu. Mencanana yo ngrayu mesiu gitu, kok enggak biasa, pengen bisa. Yang begitu-begitu yang banget. Tidak, kan kita kan tampilkan apa adanya kita. Begitu kan. Antum pakai kaos oblong yang udah robek di mana depan di istri. Ya. Antum beli batik harga 2 juta Milih sam uh, mili bareng istri. Tapi kan antum nggak pakai khusus untuk istri. Itu tuh ngejeleknya laki-laki itu. Pemiring laki -laki ini gimana ya? Keren nggak? Oh keren keren. Tapi nggak pernah dipakai kalau di pantoman. Dipakai yang yang utang lagi, utang lagi. Ya. Ibu bu jangan nacang nacang ketawanya ibu bu kan juga dasar terus, <tuk> ya. <tuk> ya, saling menghormatilah sesama putra dan dasar. <tuk> Tapi ini makanya kalau kita bisa tampil prima, tampil baik, tampil santun, tampil perfect di hadapan istri kita Di orang baik kata Nabi saw. Karena kalau dengan teman hidupnya bisa begitu apalagi sama orang lain. Itu alasan pertama, alasan yang kedua. Karena secara umum istri kita lebih lemah dari kita. Ya, dia lebih lemah secara fisik, lemah. Mohon maaf, kalau kita mau tampar bisa. Kita mau banting bisa. Kita mau salurkan seluruh ilmu bela diri kita bisa. Dari bantingan, pitingan, kuncian, tendangan, pukulan bisa. Dan salah satu kalau kita ingin Lihat orang baik atau buruk Lihat bagaimana dia berinteraksi dengan orang yang lebih lemah Bukan dengan orang yang lebih kuat Karena berinteraksi Atau baik di hadapan orang yang lebih kuat Orang yang lebih kaya Orang yang lebih tinggi Itu gak bisa dibedakan Mana yang benar-benar baik Mana yang penjilat Kita akan terlihat saat kita berinteraksi Dengan OB kalau misalnya di kantor Dengan tukang parkir Dengan security yang ada di bawah kita kita akan terlihat Ketika kita misalnya berinteraksi dengan driver kita Dengan tukang kebun kita Dengan asisten rumah tangga kita Itu kalau melihat orang Karena orang tidak akan Malu-malu menyampaikan Kekesalannya, emosinya Di hadapan orang yang lebih lemah Nah, kalau kita bisa ngerem di hadapan istri Yang lebih lemah, kita bisa menjaga lisan kita Kita gak mengungkapkan kata-kata Yang menyakiti dia nah, Anda orang baik, kata Nabi Sallallahu wa Alaihi Wasallam Khairukum Khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Sebaik baik kalian yang paling baik Dengan istrinya dan aku yang paling baik Dengan istrinya Makanya hadirlah sekalian ketika kita menatap wajah istri kita, maka renungkanlah bahwa dialah parameter kebaikan kita. Sosok itulah yang menjadi tolak ukur baik tidaknya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hormatilah dia, muliakanlah dia, sanjunglah dia, dan buatlah dia menjadi wanita paling bahagia di dunia. خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ Adapun orang yang suka marahin istri, mau menang sendiri Walaupun dia rajin tahajud, walaupun dia rajin puasa Nabi Dawud Walaupun dia infak sedekah, kemana-mana Mohon maaf, anda bukan orang baik Parameternya istri Makanya hadirin Nabi Allah. Apakah Pak Nabi dalam hadis sosek Dinarul an faktahu fi sabiulillah Satu dinar yang anda berikan kepada Para mujahid yang berziarah di jalan Allah. Wadinarun anfak tahu ala miskin dan satu dinar yang anda berikan kepada fakir miskin. Wadinarun anfak tahu ala rakamah dan satu dinar yang anda berikan kepada budak agar dia memerdekakan diri dia. Wadinarun anfak tahu ala ahlih dan satu dinar yang anda berikan kepada istri anda. Allahu yang paling tinggi pahalanya yang anda berikan kepada istri anda. Ada pembahagian berbeda ya. Para wanita di belakang nyatot semua. Bapak-bapak nggak -bapak ada yang nyatot ada di sini. Nyatot. <tuh> yang paling mulia. Dan perhitungan sama istri. Kasih hak dia. Makanya kata para ulama fikih, salah satu kekeliruan seorang suami itu kalau berinfak kepada fakir miskin anak yatim, dia merasa beribadah kepada Allah, tapi kalau dia kasih uang bulanan kepada istrinya, gak ada kesan beribadah sama sekali dalam dirinya, itu kesalahan fatal para akhwas sudah dicatat lor masya Allah saya gak bertanggung jawab bisnis ini. Saya tutup poin ini dengan firman Allah dalam surat Al-Mutafifin. Hadirin. Allah berfirman. Al-Waylul Al-Mutafifin. Al-Ladina idha talu al-Nasiya al Wa idha taluhum awwa zanuhum yusiru. Hadirin. Wail bagi para Mutafifin. Apa Wail? Wail ada dua makna. Makna yang pertama. Sebuah kata yang menghimpun seluruh celaan yang ada. Jadi kalau antum mau mencela orang dengan seluruh bahasa-bahasa celaan, tapi antum ingin efisien, singkat, padat, ringkas pakai kata well dalam bahasa Arab. Itu komplit. Komplit. Semuanya ada. All in. Ya. Kalau antum cuma bilang bodoh, ya cuman bodoh aja idiotnya gak ada, tapi kalau ini complete semuanya, whale dan elegan, enak kan didengar whale gitu. Uh -uh. orang yang gak ngerti senyum-senyum aja, whale uh, okay. <laughs> elegan makanya bahasa suruh kan bahasa elegan ketika mencela saja pakai bahasa yang elegan itu makna yang pertama makna yang kedua, whale adalah lembah di neraka lembah di neraka bukan nama neraka, tapi lembah di neraka Nah Allah berfirman Wailul lil mutaktifin Wail Bagi para mutaktifin Siapa mutaktifin? Allah sebutkan kriteria mereka Orang yang kalau membeli Sesuatu dengan timbangan Ya yes, saupun Dia minta ditimbang dengan adil Dia ingin timbangan yang sempurna Bahkan minta nambah tambahin dong mas Gila ya sama sama langganan masa cuma dikasih net 2 kilo ya tamenya 2 satu atau 2 3 buah. Jadi dia minta sempurna. Tapi sebaliknya wa idza kalum awaznahum yakhsirun. Tapi ketika dia bawa pulang ke tokonya lalu dia jual lagi buah tersebut dia mainkan timbangannya. Dia mainkan timbangannya. Ulama tafsir menjelaskan Bahawa al-muttaqifin itu bukan para pedagang atau pembeli. Al-Mutasifin adalah satu kata yang bermakna setiap orang yang hanya pintar menuntut hak tapi melupakan kewajibannya kepada pihak lain hanya pintar menuntut haknya tapi tidak memberikan hak orang lain penyebutan pedagang dan pembeli dalam ayat ini hanya sampel Sempal Bukan makna, sempal Contoh Oleh kerana itu salah satu Mana mutaktifin Setiap suami Yang hanya pintar menyuruh, pintar melarang Pintar mengasih jam malam Pintar dalam memberikan aturan-aturan baku Pintar mengkulai isinya Untuk bertakwa kepada Allah Tapi dia tidak memberikan hak istrinya dia tidak memberikan kebahagiaan kepada istrinya Dia tidak memberikan kasih sayang kepada istrinya Dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya Dia tidak memberikan hak istrinya Wailulil mutafifin Al mutafifin Adalah para istri yang hanya pintar meminta uang belanja Uang gamis Uang furnis Tapi dia tidak memberikan hak solinya Dia tidak melayani Tidak berkhidmat tidak menyenangkan Tidak tampil cantik di hadapan suaminya Wailul lilmukafsi Wail Lembah din laka Untuk orang-orang sebab itu Karena itu marilah kita berikan hak Pasangan kita dan orang yang paling berhak Mendapatkan kebaikan kita Adalah pasangan kita hadirin Nabi Rahman tiada Allah Karena itu Pernah dengar tidak Ketika Aisyah Ditanya bagaimana akhlak Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa kata Aisyah Karena hulukuhul Quran Akhlak Nabi itu Al-Quran pernahkah kesan hadis itu? Sering Tapi banyak orang yang tidak paham betapa Dalamnya hadis itu Hadirin kalau isri sudah memuji suaminya Apa adanya Suaminya orang baik Aisyah memuji. Kalau yang memuji misalnya Abdul Rahman bin Auf Kalau yang memuji misalnya Uh, Urwah, kalau memuji misalnya uh, Abu Hurairah itu biasa, tapi kalau Aisyah sudah memuji, ini istri Aisyah mengatakan, Nabi itu Al-Quran berjalan, kalau istri sudah bilang demikian, itu sudah tidak ada lagi pencitraan Dan karena itu coba deh sekali-sekali tanya istri kita, bagaimana komentar dia tentang kita Bagaimana komentar dia tentang kita Apakah kita orang baik atau kita orang buruk Apakah kita hanya bisa berpesona di luar rumah Atau kita benar-benar menjadikan dia Bak seorang ratu? Poin yang ketiga Poin yang ketiga hadirin Yang dirahmati oleh Allah Setelah pernikahan PR kita Adalah Mempelajari diri kita Dan diri pasangan kita Baik Karakter suami Atau istri secara umum Yang diabadikan Dalam Al-Quran dan Sunnah Maupun karakter kita secara khusus Karakter kita dalam mempelajari Nabi bersabda dalam hadis Bukhari bin Berikanlah nasihat kepada wanita dengan jalan yang baik Lalu Nabi mengatakan Karena sesungguhnya wanita terbuat dari Atau tercipta dari min dila", Dari tulang rusuk Yang bengkok Dan yang paling bengkok adalah alaha, Paling atasnya Apa kata para ulama fikir? Hadis ini memberikan pesan Kepada para suami Untuk mempelajari Karakter istri Makanya nanti memberitahu Wanita itu dari tulang rusuk loh Ini biar para suami itu belajar Istri itu punya karakter kayak apa sih Dan ada banyak Ayat atau hadis tentang masalah ini Dan tidak mungkin kita bahas dalam malam ini Tapi ini clue saja ini keyword saja, kata kunci saja Kalau kita ingin sukses Kita ingin mempertahankan cinta kita Sampai surga Allah Kita harus serdas mengetahui karakter suami Dan karakter istri Mempelajari karakter kita Dan karakter istri kita Saya berikan contoh Contoh saja Bagi para suami Apa karakter para suami Yang harus diketahui oleh si suami dan si istri hadirin salah satu karakter yang harus diketahui oleh kedua belah pihak tentang suami suami adalah pemimpin an-nisa 34 ar-rijalu al kawwamuna ala nisa bima fabbalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima antaku min amwalihim Allah berfirman ar-rijalu al kawwamuna ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi para wanita Pemimpin bagi istri, jadi para laki-laki adalah pemimpin bagi para istri. Apa penyebabnya Allah sebutkan dua penyebabnya dalam ayat ini. Penyebab yang pertama atau faktor yang pertama, bimafatulullahu ba'adu ma'alad ba'ad, karena karakter kepemimpinan yang Allah masukkan ke dalam diri laki-laki. Lalu -laki. yang kedua, wa bimafatul minal muallihim, nafkah yang mereka keluarkan untuk istrinya. Ya tidak. Saya ingin tanya, ketika perusahaan tidak menggaji karyawannya, kira-kira kepemimpinan perusahaan itu bertambah atau bertur berturun? Turun. Karena ketika misalnya perusahaan tidak memberikan gaji kepada pegawainya, kira-kira pegawai mau taat apa tidak? Enggak, karena wibawanya jatuh. Begitu juga dengan para suami, ketika suami tidak memberikan nafkah, jangan salahkan istri, ketika istri melawan, karena otomatis wibawa jatuh. Itunya harus kita sadari. Itu poin pertama. Kita masuk ke poin eh, faktor yang kedua, eh, faktor yang sebelumnya. Jadi ada dua. Yang pertama karakter kepemimpinan yang Allah masukkan ke dalam diri seorang laki-laki. Jadi hadirin, suka apa tidak suka laki-laki yang memimpin, karena karakter kepemimpinan Allah kasih ke laki-laki bukan kepada para istri. Ini harus disadari Oleh karena itu Kalau rumah tangga kita mau sakina Mawa doa rahmat Para suami harus berani mengambil keputusan Ya, ya, tidak, tidak Memang boleh terkadang kita berikan Kesempatan kepada istri kita untuk memutuskan Tapi jangan sehat matalah terserah kamu, terserah kamu, terserah kamu Kamu sudah tahu bagaimana Cara memutuskan Kalau konsep suami seperti ini berantakan rumah tangga Karena pemimpin harus tegas Pemimpin, kapan naikkan BBM itu kan harus tegas, kapan mempertahankan nilai tukar itu harus tegas. Nah begitu juga di dalam rumah tangga, suami harus mengambil alih kepemimpinan. Baik menghadapi istri yang pasif maupun menghadapi istri yang agresif, suami harus berani. Saya pemimpin, tolong hargai saya. Ini karakter. Gak bisa gak berantakan Karena Allah yang berfirman Yang Allah kasih karakter kepemimpinan itu suami Jadi kalau Ternyata istri lebih dominan Rumah tangga akan berantakan Rumah tangga akan berantakan Dan jangan serahkan kepada istri kita Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Itu bagi suami Bagi istri Dia harus menyerahkan keputusan kepada suami Jangan ngatur suami. Dan semua cara kita menyikapi suami, Diawali dengan konsep ini. Hadirin, khususnya para akhwat, Para ibu-ibu uh, yang ada di belakang. Betul, suami itu teman hidup kita. Tapi ketika kita berbicara kepada suami kita, Kita sedang berbicara dengan teman hidup kita sekaligus pemimpin kita. Betul suami adalah teman hidup kita Namun pada saat kita memberikan nasihat dan masukan Kita sedang memberikan nasihat Masukan kepada teman hidup Dan sekaligus pemimpin kita Betul suami adalah teman hidup kita Namun pada saat kita marah Kita kecewa dengan sikapnya Kita sedang kecewa Dan marah dengan teman hidup Sekaligus pemimpin kita Apa maksudnya ada adab di sana. Berbicara dengan pemimpin itu berbeda Jangan samakan dengan teman nongkrong kita Teman arisan kita Teman kongko-kongko kita, gak bisa Dan suami akan marah Karena sekali lagi Allah masukkan sifat Kepemimpinan di dalam dirinya Ketika kepemimpinannya gak dihargai Itu otomatis berontak Ini yang kadang-kadang Dilupakan oleh para istri Dan sebagian para suami Isya harus tahu Saya berbicara dengan pemimpin Jadi jangan ada suara tinggi Jangan marah, jangan galakan dia daripada suaminya. Tak bisa. Suami tidak akan bisa ditaklukkan dengan cara seperti itu. Jadikan dia seorang pemimpin sejati, maka dia akan berikan kasih sayang kepada kita. Dan kalau dia tidak berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela kita. Hadirin yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa ta'ala, silakan kasih nasihat kepada suami kita, tapi ingat, memberikan nasihat kepada pemimpin ada ada caranya, jangan langsung menisah laksadan aja Jangan ketika suami pulang jam setengah satu malam Langsung istri bilang, jam berapa ini mas? Jam berapa? Kamu lihat aja sendiri itu jelasin hmm. ya. Aku mau tidur, kan begini aku mau tidur Hanya nah, lagi jam berapa? Tak <tuh> nah, bisa gak efektif Bicara satu pemimpin gak demikian Ada seni Berbicara dengan pemimpin. Ada seni memberikan masukan kepada pemimpin. Ada seni memberikan nasihat kepada pemimpin. Enggak bisa. Nggak bisa Karena kalau kita melanggar ini, kita sedang melanggar sunnatullah. Allah al. yang memberikan itu. Kalau marah ada seni, enggak bisa. Enggak bisa disamakan. Ustaz, tapi kan laki-laki dan wanita harus sama Pak Ustaz. Enggak bisa. Itu konsep yang keliru. Sekarang saya tanya sama Yang ada di balik hijab Kalau saya manggil yang ada di balik hijab Bapak-bapak sekalian, kira-kira di sana marah gak? Marah kan Saya kurang cantik nih Pak Ustaz dipanggil bapak-bapak eh, Panggilan aja udah beda Di depan bapak-bapak, di belakang ibu-ibu Di depan ikhwan, di belakang akhwat Gak mungkin kita samakan Yang pemimpin cuma satu Dan hadirin Semua Wilayah, semua negara Semua daerah Kalau ada dua pemimpin maka akan hancur Coba bayangin kalau, kalau Indonesia ada dua pemimpin Gimana hancurnya itu Begitu juga Bagaimana hancurnya sebuah perusahaan Kalau ada dua pemimpin Yang satu membuat kebijakan Gaji 5 juta, yang satu bilang 4 juta Itu kan berantakan Yang satu bilang masuk jam 8 Yang satu bilang masuk jam 10 begitu juga dengan rumah tangga. Kalau istri tetap bersikeras dan tidak mau diatur suami, tidak mau memberikan kepemimpinan kepada suami, maka akan berantakan. Tapi terserah kan lah ikhlas hafidz, nggak ada paksaan dalam agama. Tapi ini konsep Allah yang paling tahu kita. Alayaklamu man kala kalauhu la tiful kabir. Bukan yang menciptakan anda lebih tahu tentang anda. itu salah satu contoh dan ini efeknya domino perlakukan suami kita sebagai seorang pemimpin sejati dan ini banyak yang dilupakan oleh uh, baik istri dan suami adapun sebaliknya para istri atau karakter yang sangat khas yang dimiliki oleh uh, istri kami mengatakan Atau sebelum istri saya sedikit lanjutkan Tentang suami Dan itu kan positifnya pemimpin ya Dan salah satu sisi negatif pemimpin apa Egois Mau menang sendiri Itu sikap egois Itu memang sifat yang gak bisa dipisahkan dengan pemimpin Jadi kalau ibu-ibu salian Atau para akhwat melihat suaminya kok egois Banget mau menang sendiri Itu wajar aja Ingat surat An Nisa 34 Jangan terlalu heboh jangan shock, jangan jantungan ini menunjukkan kita gak ngerti suami kita kalau kita tahu karakter suami kita akan tenang, ketika suami kita begitu debat ngotot ya eh, namanya jalan-jalan lagi jadi anggap santai aja gitu loh karena memang pemimpin itu begitu memang ada jiwa egois dalam pemimpin, karena kalau dia gak egois gimana dia mimpin rapat, karena harus egois enggak ini keputusan saya, itu kan ada unsur egois tapi yang jadi masalah kadang-kadang sudah kebablasan bukan kadang-kadang kau tak sering. Oh iya, ok, maaf. Sering ke ya, memang sering kebelah-belahan. Ya maklumina ajara lah, gitu. Jadi enggak usah shock gitu, enggak usah syok. Enggak usah syok. Begitu juga sebaliknya. Wanita. Salah satu karakter wanita hadis tadi, hadis Bukhari. Kata Nabi, wanita itu dari tulang bengkok. tulang rusuk yang bengkok. Dan yang paling bengkok itu apa? Yang paling tinggi, yang paling atas, apa paling atas. Al-Hafid Ibn Hajar mengatakan Maksud paling atas itu lisan Itu yang paling susah dikontrol wanita Betul gak Ibu Ibu? <tuk> oh, Ibu Ibu diam <tuk> Betul Lalu kata Nabi Kalau engkau tidak Kalau engkau tidak luruskan maka dia akan terus Kalau engkau paksa dia Maka kasar taha Maka anda akan patahkan dia tapi kalau anda tidak luruskan, ya bengong terus. Jadi ada seninya menyikapi kesalahan istri. Kamu bisa langsung bet bet bet bet bet gitulah. Kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus nggak bisa. nabi katakan kalau anda saklek patah. Dan apa maksud patah? Cerai kata hakim itu cerai. Jadi kalau uh, konsep kita membangun keluarga dengan cara militer, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini cerai. Kalau tidak cerai tidak ada kebahagiaan Istri memaksakan Karena faktor anak dan seterusnya Tidak ada kebahagiaan Tidak bisa cara menyikapi wanita demikian Tapi kalau tidak dinasehati Ya bengkok terus Itu sudah wanita Dan Bapak-bapak Para ikhwan sekalian Sekalian lagi Jangan terlalu memusingkan Lisan istri kita Jangan Terlalu mengaudit Setiap kata dan huruf Yang dikeluarkan istri kita Karena itu kelemahannya Jadi kalau istri kita Bicaranya nyeleki tajam, Seolah-olah menjatuhkan di bawah kita Ya biasa aja oh, Itu kelemahannya Biasa aja Sama seperti tadi istri ketika melihat Suaminya itu egois Mau menang sendiri Biasa aja Selama hanya buih-buih atau Lutupan-lutupan kecil Hadirin salah satu faktor Banyak terjadi perceraian apa Karena suami Terlalu hiperbola Dalam menyikapi lisan istri Karena tren istri di masyarakat Kalau ada masalah dikit apa Ceraikan aku mas Ceraikan aku mas Ceraikan aku mas, Ceraikan aku, mas saya kan aku kalau kau jantan tentunya. Ini bicara kejantanan sudah. Tapi itu, saya ketika per, pertama kali saya mendengar uh, teori psikik ini, jadi salah satu dosen kami, seorang pakar psikik mengatakan, "Kenapa talak di tangan suami? Kenapa enggak di tangan wanita?" Kata para ulama fikih karena kalau dikatakan kalau di tangan wanita tidak ada suami di kelas ini gitu loh. semuanya duda. di cek kan semua sama istri masing-masing saya tuh waktu dengar kan kita dulu waktu kuliah kan udah nikah gitu loh. artinya biasa, S1 fakultas syariat atau Fakultas agama itu biasanya ternyata nikahnya cepat-cepat gitu kan ya uh, Waktu saya dengar dengar assessment itu, saya tuh gak paham Masa iya sih? Masa se-simple itu sih minta cerai? Tapi ternyata masuk ke dunia dakwah Dan menghadapi kasus demi kasus ternyata benar Memang dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai Dikit-dikit aku nuntut cerai Dikit-dikit minta dipulangin Ketika uang bulan habis balik lagi Nanti untuk minta dipulangin <tuh -tuh. lagi, <tuh> Subhanallah. <tuh> abang ya. Itu terang dimana-mana Nah, suami kalau demikian, itu suatu provokasi Walaupun dia nantang nah ini yang jadi masalah. Yang satu nggak bisa nulisan, yang satu punya jiwa kepemimpinan. Apalagi bawa bawa kejantanan, itu kan penghinaan. Ceraikan aku, ceraikan aku. Oh, kok kamu mau cerai? Ya udah aku cerai. Gak usah sekali, lima kali sekalian kan begitu yang terjadi masyarakat. Karena sekali lagi pemimpin tuh nggak boleh ditantang. Iya nggak sih, pemimpin nggak boleh ditantang. Ini poin nih, catat baik-baik ya bebo. Pemimpin nggak bisa ditantang, karena kalau pemimpin ditantang itu egonya keluar. Kalau pemimpin ditantang itu perang. Pemimpin nggak boleh ditantang, bukan begitu cara ngadepinnya. Nah di sisi lain, kalau ditantang sama istri, anggap wajar. Itu nisannya perempuan tuh begitu, dibuat seru-seruan aja gitu itu terlalu dramatis. Wasiaaga ya. satu yang ya biasa Si nian sadar. Jadi digombal-gombali di nanti juga senyum-senyum sendiri juga usah, klub, gitu. Enggak perlu, klerk itu, hunter enggak usah. Siapa yang masalah demikian? Saya tahu ada seorang teman tuh nikah 15 tahun. Nikah 15 tahun itu selesai dua-duanya hafid dan hafid cerai gara-gara masalah ini ceraikan aku mas ceraikan aku mas ceraikan aku mas ya udah kalau begitu aku cerai kan aja selesai selesai karakter kita harus tahu karakter masing-masing kelebihan dan kekurangannya lisan wanita itu kelemahannya nanti susah kontrol lisan dan sekaligus keahliannya jadi kalau dirayu untuk beli tas, beli sepatu, sendal, jangan terprovokasi. <guluh> <guluh> Itu sendal udah ada 17 pasang di rumah. Itu diisannya. Dan tapi nggak usah marah-marah, nggak -marah. usah ngamuk gitu loh. Lalu setiap saat bawakan hadis tentang hari kiamat, latasuloh pada maafin loh kiamat, latasulah arda. Kasih hadis bagus, tetapi nggak semuanya harus selalu serius gitu loh, maksud saya itu kelemahan perempuan tuh begitu gitu, janji dia satu kali lagi besok nggak bagus bagus minta lagi itu perempuan banget dan bersyukurlah berarti si kita perempuan gitulah, itu ya, biasa aja lah, itu ya, nggak usah terlalu dimusuhkan. Ini kita harus mempelajari karakter itu penting dan itu baru satu karakter yang kita bahas dan Islam sudah membahas seluruhnya secara komprehensif makanya belajar sikap pernikahan itu luar biasa. Dan memang salah satu kesukaan saya dalam nulufik ini, fikih pernikahan. Karena it sangat simpel, real, keseharian, dan menunjukkan betapa mulianya agama kita. Karena semuanya real. Tidak ada fiksi di dalam fikih Islam. Jadi karena itu ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Dan... Saya juga ingatkan pentingnya untuk mempelajari manajemen konflik di dalam rumah tangga. Dan itu ada seninya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Manajemen konflik itu penting. Tapi, kodallah waktu tidak mencukupi. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga cinta kita kita bisa kawal sampai surga Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan lupa beribadah kepada Allah jangan lupa berfakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu hiasi rumah tangga kita dengan ketakwaan wamaniatakillah ayajallahumakrojan dan barang saya akan bertakwal kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah kita termasuk masalah masalah keluarga masalah rumah tangga dan ingat ayat ini Allah cantumkan dalam surat al falah surat cerai Sahkan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kita bertakwa, maka masalah-masalah keluarga tidak akan terjadi. Maka antiklimaks dari setiap masalah rumah tangga itu perceraian, insya Allah bisa kita jauhi. Ini yang boleh disampaikan kita lukas sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.